Kebalik lagi mikrofonnya, Tegak. <laughs> Dia mau ngasih orang yang nyanyi. <laughs> <laughs> iya. Jadi kamu Lala atau Marion? y a Marion aja ya. Jangan cenggukan lagi ya. <laughs> Marion keren loh m a n a m a Marion Marion. Marion. Marion aja ya.、Me、Lala Marion? Marion. Marion aja, <laughs> <laughs> <laughs> tetap <tuk> dipaksa. <laughs> Oke.、Okay. どう Bikin santai ya. Iya. Maksudnya、Oke. santai. Kayaknya kamu nggak batuk, kamu ini pura-pura kayaknya. Iya. <tuh> <tuh> <tuh> diulangin、Masa、lagi. Kepura-puraan <tuh> itu diulangi. Jangan kebak. k a mikrofonnya kasian, yang t e m e n menanti. s u d a siap belum? Siap ya? Silakan. Emer. <tuh> <tuh> It t o o k me back to はあなたのことはあなた na n はあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたの t とはあ e たのことはあなたのこと o あなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあ i たのこ w はあなたのことは h なたのことはあなたのことはあなたのことはあなたの a n はあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたのことはあなたの a n t go be m a r i o n Seksi sekali Kamu、ya? star banget. s e k s seksi, seksi, seksi. Katanya sakit. Sakit、kah? Drama, drama, n g g a k Drama,、Itu、kamu drama. s e m a r a a hilang. Kemarin kamu enggak, enggak pas、udah. di babak grup kamu n g g a k sakit kan? Enggak. Tapi bagusan ini kamu daripada yang kemarin. Itu t a p i kamu yang mau pakai apa? Emang Konsep. karena ada komen dari Kang Arman kayaknya lebih a s i k kan g a k pakai topi jadi lebih kelihatan gitu kamu lebih kena coba、atau、deh mungkin、buka. atau mungkin、oh. atau mungkin topinya yang nggak ya men menutupi Ya. gini k a h karena、gak、kamu apa kan apa aset apa sih apa sih okay, okay. apa apa ya, jangan <laughs> gitu kau kan nggak kelihatan lagi、kamu、dari mana si h kupang diriku pang yang tipe oke oke oke Oke Marian, oke Marian keren ya, ya seksi keren. sekali, ya. bagus、Masih. banget. Ini dibawa, dibawa aja, dibawa ini, dijual dilempel, kalau l a r l m a Mungkin Om Arie mau bawain? Boleh boleh. Terima kasih kak, terima kasih. Oh, kiri kiri kiri, salah. Iya, iya benar. Gue perhatiin langsung ngomong seksi berapa kali.